Visioning Indonesia Faisal Basri Nitra bisnis, Faisal Basri tidak mendukung pemindahan atau penggusuran pedagang kaki lima di suatu daerah. Ia justru menghimbau untuk ada penyejahteraan pedagang kaki lima yang juga didukung penuh oleh masing-masing pemda. Seperti apa penerapan dan langkah konkretnya? Segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, Bagaimana pendapat Anda? Di kota juga beragam manusia Ada manusia yang berasal dari desa Hijrah ke kota yang kita sebut urbanisasi Mereka tidak punya cukup keterampilan Yang bisa mereka lakukan adalah Berdagang di Tempat-tempat yang ramai tentu saja, kalau b e r d a g a n g di tempat yang sepi kan tidak ada yang membeli Nah kalau yang merek-merek terkenal, itu kan mereka bisa ke pinggir kota karena orang mencari merek Sehingga m a l m a l itu adanya di luar kota, bukan di tengah kota Ada di tengah kota toko-toko yang kecil ya. Dan di depan toko-toko itu hadir yang namanya p e d a g a n g kaki lima Ditata dengan tenda yang baik, berwarna-warni. Tapi kaki limanya harus didesain cukup lebar dulu gitu. Kan kan semua orang punya hak untuk hidup dan semua orang diberikan tempat yang memadai untuk melakukan aktivitasnya. Kalau pedagang kaki lima digusur ke pinggiran kota, ya matilah dia. Karena pedagang kaki lima itu adanya di Tempat-tempat keramaian... Di perempatan jalan... Di pojok-pojok perempatan jalan... Itu ada kios... Bayangkan berapa... Kilometer... Ratus kilometer... Ribu kilometer berangkali kaki lima Cukup buat menampung semua Asal ditata dengan baik Ada pedagang kaki lima yang cuma pakai Kayu-kayu itu ya Pasti istilahnya lapak Ada yang pedagang kaki lima pakai kios Yang disponsori oleh perusahaan-perusahaan besar Jadi di depan hotel-hotel yang mewah Ada dia gitu Dan dia mempercantik kota Dan membuat kota itu terus hidup、e, Ada juga pengamen、kan、Di mana-mana ada pengamen ya パンアメンディキタカ a マスオ e カコパジャメトロミニギトギトヤトンマンガンゴーエパント パチャイエラ、ボミト i ニ i ューキュー、ウントコンブリルズキー、パダサモアラン、パチャイエラ、u モアラ a ポニア i ン i ット、イリボカンタンパティアン、オランスダミリキディギュスュー、アニパダアラン、カチリン、ギュスュー、ジャー、ディビキン、a ソ e キロドク i ン、イエタンバサ g サーラー、アンレカ、ディマナマナ r パ a ィット、イパンギュスューラン、パンギュスューラン、タジャーデ k a n d a n meminggirkan warga kita pasti bisa ドミケン・ファ a サー・ a ーシ a ー、サイア・マンダリスカ。